Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan aktivis perempuan Dita Indah Sari. Mbak Dita, apa komentar Anda? Karena pemerintah pusat bersikap e, pasif dalam membekukan Ahmadiyah, lalu mereka ambil jalan putar menekan pemerintah-pemerintah daerah, dan di beberapa daerah sukses. Jawa Timur, Jawa Barat menyatakan bahwa aktivitas Ahmadiyah dilarang. Nah, menurut saya kuncinya adalah ketegasan dari Mendagri, ya, bahwa Perda-perda yang ada yang dikeluarkan oleh Jawa Barat dan Jawa Timur itu tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi atau aturan di atasnya. Kalau memang ada indikasi terbukti bertentangan dengan aturan di atasnya, maka Mendagri berhak untuk mempertanyakan perda itu, meminta adanya revisi, ya, atau memanggil gubernur yang bersangkutan, meminta penjelasan kenapa perda macam itu dikeluarkan. Gitu. Jadi uh, saya pikir ini tergantung menteri dalam negeri, uh, Gamawan Fauzi apa yang akan dia lakukan untuk menyikapi langkah-langkah ini dari orang uh, penguasa daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan perda tersebut agar daerahnya tidak terjadi kekisruhan. Ya, saya pikir gini, prinsipnya kan kekerasan tidak dibenarkan. Orang boleh berpendapat-pendapat kayak seperti apapun, tapi di ma negara manapun uh, kekerasan itu uh, pidana, salah. Jadi kalau ada orang melakukan tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, itu harus dipidanakan. Mau di Jawa Timur, mau di Jawa Barat, bu bukan Ahmadiyah-nya yang kemudian dipersoalkan, tapi tindak kekerasannya. Orang silakan menuntut Ahmadiyah dibubarkan, melobi gubernur, melobi presiden, melakukan demonstrasi, menuntut ini, menuntut itu silakan. Selama mereka tidak melakukan kekerasan, boleh. Jadi menurut saya akar masalahnya adalah ketegasan pemerintah dalam hal ini polisi terhadap kecenderungan atau tindak kekerasan yang sudah berkali-kali dilakukan oleh sekelompok masyarakat, sekelompok orang-orang uh, yang mengatasnamakan Islam itu yang harus dibenahi lalu bagaimana dengan peran aparat keamanan? jadi menurut saya juga jangan uh, dalam hal ini polisi jangan uh, menghindari tugas yang harusnya segera dilakukan itu dengan melemparkan itu pada uh, apa, pemerintah daerah ya kan ketidakmampuan polisi sebenarnya dalam menangani persoalan-persoalan kekerasan itu jangan kemudian kewenangan itu lalu diberikan pada pemerintah daerah itu itu gak fair demikian di Taendahsari saya Kiki Wijaya